kitab imam syafi'i itu sangat banyak tapi yang anak jumpai yang jadi kebanggaan seorang itu adalah kitab Tabaqat syafi'iyah isi dari kitab ini apa mohon penjelasannya di lain, di kitab imam syafi'i itu sangat banyak tapi yang menjadi kebanggaan seorang itu tentang kitab Tabaqat syafi'iyah mohon penjelasan dari isi kitab tersebut apa? Taib, kitab tabaqatul syafi'iyah bukan karya imam syafi'i, tabaqatul syafi'iyah itu karya karya sufi, ada juga ada karya al qadi ibnu shuhba, itu membahas tentang ya ulama-ulama daftar ulama-ulama yang bermazhab syafi'i termasuk nanti di situ nomor satu tentu adalah biografi Imam Syafi'i terlebih dahulu. Jadi buku tabaqat Syafi'i ya, itu adalah sebuah buku yang membahas tentang biografi ya kehidupan orang-orang atau para ulama yang bermadhab Syafi'i rohmatullohu ta'ala Nah, jadi isinya tentang biografi saja, ya tentang Imam Syafi'i, misalkan Imam Nawawi rahimahullah al Ghazali, ya dan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i lainnya, wah wah. Jadi bukan karya Imam Syafi'i. Nah, demikian sebenarnya jawaban dari Isak. Mudah-mudahan kita pahami bersama. Yang kedua Isak ini dari jamaah masjid Al Batu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, kita seorang yang beragama sedikit tentang perkara ilmu. Lalu kita mengikuti orang-orang yang lebih berilmu. Apakah kita ini tidak termasuk taklid? Kalau kita mengikutinya berdasarkan dalil, maka ini bukan termasuk taklid. Jadi kalau kita mengikuti Ustaz Fulan karena memang ya, dia memiliki apa? dalilnya. Maka tidak. Ya. Yep. Perbedaan antara ittiba dengan taklid itu pada dalil. Kalau kita mengikuti seseorang karena dia mengamalkannya berdasarkan dalil, maka ini masuk, ini masuk di dalam ittiba. Tapi kalau kita mengikuti orang, ya, tapi kita ini nggak ngerti, ya ada dalilnya apa nggak ada dalilnya, pokoknya apa yang diamalkan dia kita ikuti. Nah ini namanya apa? Taklid. Makanya kita jangan sembarangan mengikuti orang juga harus selektif nanya, ya, nanya, nanya kalau dia mengamalkan sesuatu dalilnya apa sehingga kita itu juga bertanya mengikuti tapi berdasarkan apa dalil Allah berfirman Fasalu ahladikriin qondom la taalamun bertanyalah kepada orang yang uh, ahlul dikeri atau ahlul il jika kalian nggak tahu, ya, nah jadi kalau kita mengikuti seseorang, diperinci, kalau kita mengikutinya jika berdasarkan dalil, maka ini bukan termasuk taklid, tapi kalau kita mengikutinya tanpa kita mengetahui eh, dalilnya, maka ini termasuk apa? bagian dari taklid. Begitu. Demikian jawaban saya Ustaz untuk dan yang bertanya paham Ustaz pesan ini. Ini pertanyaan datanya dari pendengar radio Al Hikmah ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz kami berusaha Untuk mengikuti Jejak Imam Ashafi'i Tapi ketika kita Mengamalkannya Kita diberikan julukan-julukan Atau bahkan kita dijauhi Sikap yang harus ambil apa Ketika seorang jauh sama kita Baik uh, Kita mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah wa tawafa tapi malah dijuluki yang bukan-bukan, gitu ya. Hmm. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita ayo rahimani wa rahmakumullah adalah sabar menghadapi ya, uh, ujian dan cobaan seperti itu. Tadi sudah kita sampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi bahwa ahlul hadis, ahlus sunnah itu adalah orang yang paling sabar menghadapi ujian dan cobaan. Al mutamassiku bi sunnati yauma Kalqabi di alal al jamar Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku itu seperti orang yang memegang bara api banyak ya culukan-culukan banyak mungkin sindiran-sindiran celaan ya, yang tidak mengenakkan tapi kita harus sabar. Rasulullah bersabda: "Tazalu ta'ifa tumin ummati, dahirina ala al la ydurhum man hazalhum, walla man halafum, hatta yati amru". Akan senantiasa ada segolongan dari umat yang tetap tegar di atas kebenaran. Tidak mempengaruhi mereka, tidak membahayakan mereka. Orang yang mencela mereka, orang yang mencaci mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Orang-orang yang berpegang teguh di akhir zaman, orang-orang yang dianggap asing, dikucilkan. Tapi Rasulullah mendoakan kebaikan bagi mereka. Badalul islam ghoriban wa sayuudhu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba. Islam ini awalnya asing dan nanti akan kembali asing. Sungguh berbahagialah orang-orang yang asing. Didoain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kebenaran itu tidak dilihat, tidak ditimbang dari banyak atau sedikitnya orang, tetapi berdasarkan dalil. Makanya, selama kita berjalan di atas kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah apapun omongan orang enggak perlu dihiraukan. Pepatah Arab mengatakan, ya, al tutam tamshi wal kilabu tanbah. Ya. Kafilah tetap berlalu walau anjing menggonggong. Ya, pokoknya apa? Tetap kita berjalan, apapun orang omongan kita. Karena yang kita cari bukan pujian orang. Yang kita cari itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian manusia seperti kata Imam Syafi'i, ini ada di buku ini juga di bagian-bagian akhir. Ridha an-nasi ghoyatun kata Imam Syafi'i. Keridhaan manusia itu adalah sesuatu yang sulit digapai. Jadi, yani, enggak mungkin kita menginginkan semua orang itu senang sama kita. Itu enggak mungkin. Setiap kita berbuat pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang senang, ada yang enggak senang. Ya. Kalau orang itu berbuat baik, orang-orang yang baik senang sama dia. Yang nggak baik, yang nggak seneng. Orang yang berbuat jahat, yang sama-sama jahat, ya seneng. Nih ya kan? Ada yang seneng, ada yang nggak, nggak seneng. Tapi yang paling penting itu bukan seneng nggak senengnya manusia. Nih, ya, yang paling penting itu kita sudah berjalan di atas yang benar, ataukah tidak? Selama kita sudah berjalan di atas yang benar, ya maka tegarlah kita di atas kebenaran. Walaupun omong, oh, walaupun orang ngomong apa, ya wallahu a'lam. Kalau kita ikhlas dan kita sabar, maka ya eh, eh, semuanya akan menjadi ringan. Wallahu a'lam. Tumi kan, apa yang ada di Gunung Gumitir Kali Baru? Jawaban dari Ustaz, mudah-mudahan menambah hidayah antum dan lebih semangat insyaallah. Masih dari radio, Ustaz. Ya? Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada Orang yang jarang sholat tidak mengeluarkan zakat tapi meninggalnya Bertauhid apakah dia juga akan dimasukkan surga oleh Allah Swt? Subhanazza kalaukayran. Orang jarang sholat juga tidak mengeluarkan zakat tapi matinya bertauhid apakah orang ini juga akan dimasukkan surga oleh Allah? Ah, orang jarang sholat nggak ngeluarin zakat jam, tapi matinya di atas tauhid, masya allah. Taib, tauhid adalah ya bukan hanya sekedar ya pengakuan. Tauhid itu adalah perwujudan, pengamalan, konsekuensi. Kalau kita bertauhid, konsekuensinya menjalankan perintah Allah. Dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya, kalau kita bertauhid Maka kita akan melakukan sholat Karena sholat itu adalah kewajiban Kita akan mengeluarkan zakat Karena zakat itu adalah kewajiban nah. Taip, Jadi ee, Jangan sampai Kita Meremehkan Mengamalkan sholat Mengamalkan sunnah Yang pentingkan Matinya di atas tauhid Nah, ini salah. Karena tauhid itu bukan sekedar mengucapkan kita la ilaha illallah. Orang munafik juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Jadi bukan sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi tauhid itu adalah yang berkonsekuensi kita mengamalkan perintah-perintah Allah dan wujud, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar ucapan-ucapan. Terutama masalah salat. Ya, masalah salat ini masalah yang sangat besar masalah yang sangat besar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling sering ya disebutkan oleh Allah dalam Quran seratus kali Allah menyebutkan perintah sholat dalam Al-Quran dan perintah yang satu-satunya yang Allah wajibkan secara langsung tanpa perantara Jibril ya perintah sholat perintah satu-satunya yang Allah wajibkan selama nyawa masih ada beda kalau kalau kayak Puasa itu kan kalau memang nggak mampu ya udah gugur bisa diganti dia yang lainnya. Kalau sholat selawa, selama nyawa masih ada kita berkewajiban untuk sholat. Bahkan para ulama berselisih pendapat tentang hukum meninggalkan sholat kafir atau kan nggak kafir? Ngeh kafir atau enggak? Enggak kafir. Cukup perselisihan ulama ini perselisihan ini. Menjadi cemeti bagi kita. Cambuk bagi kita. Jangan sampai meninggalkan sholat. Emang kita mau. Status kita ini diperselisihkan ulama. Ulama berselisih tentang antum loh. Ada yang bilang kafir. Ada yang bilang gak kafir. Sekedar para ulama berdebat tentang status kita kafir atau gak kafir. Itu mestinya sebagai apa? Peringatan bagi kita. Imam Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitabnya. Uh, sholat, waktu mutari ya, bahwa oh, meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada berzina, merampok, minum khamr dan sebagainya. Jadi uh, masalah ini adalah masalah yang sangat besar. Oleh karenanya, ya, uh, tak kalah saudara kita tadi jarang ngsholat atau tidaknya, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun secara umum Selagi seorang itu memiliki keimanan di dalam hatinya, tauhid di dalam hatinya, ada kemungkinan Allah Subhanahu akan mengampuni dosa-dosanya. Bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna Allaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika limai yasha". Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Yang dikehendakinya ini siapa? Kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh meremehkan. Wah saya ya kayaknya yang dikehendaki oleh Allah. Siapa tahu antum tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga tidak diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu SWT. Jadi intinya. Ma'asyirul muslimin rahimahdi wa rahimahumullah. Walaupun kalimat tersebut ada benarnya. Tapi tidak eh, apa namanya bermaksud. Ya, jangan disalah artikan. Untuk kita itu meremehkan. Perintah-perintah ya, Allah meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu Wataala. Karena konsekuensi tauhid itu adalah tunduk, ingkiat, tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada hukum Allah. Ya, bukan sekedar hanya ucapan. Kita khawatirnya kita hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkannya, sehingga ucapan kita la ilaha tidak ada artinya. Itu yang kita khawatirkan. Naudzubillahirobbalakhir. Mudah-mudahan jawaban tersebut e, Menambah hidayah pada Antum yang bertanya bagi pendengar Radio Alikmah yang dimuliakan Allah Ini ada Permohonan nasihat dari akwat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mohon nasihatnya Saya seorang akwat yang telah belajar agama Menginginkan Calon suami saya ini agamanya lebih kuat Seperti tidak merokok menjalankan salat jamaah Apakah permohonan saya ini terlalu berlebihan untuk calon suami saya? Wah, ditampilkan di sini nih kayaknya. <laughs> <laughs> ini kayaknya sekalian curhat ini. Eh, barangkali ada nanti bisa menghubungi siapa Pak sampean namanya? Abu Zar. Oh, kayaknya bisa dihubungi langsung. Gitu ya? Iya. Yeah. Type ya, ini kayaknya sambil menawarkan, ne? Nah. Type bukan suatu hal yang berlebihan jika seorang ahwat seorang wanita menginginkan ne? Ya, calon pendamping yang salah, bahkan sudah semestinya kita semuanya ya bagi orang tua mencarikan ya untuk adik kita mencarikan untuk putri putri kita pendamping hidup yang salah karena pendamping hidup suami itu sangat eh, apa namanya ya sangat berpengaruh bagi kehidupan putri putri kita sangat berpengaruh bagi adik adik kita ya kalau saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mar'u ala dini khalil fal-yandur aha dukumanyu khalil seorang itu berdasarkan teman agama temannya hendaknya dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Apalagi ini untuk teman pendamping hidup yang bukan hanya sehari, seminggu, sebulan. Eh, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada para uh, orang tua ya, agar memperhatikan masalah agama. Idza taqu dina tarduna dinah wa khuluqu fa zawwiju wa illa takun fitnatun fil ard wafasadun kabir kalau datang kepada kalian seorang pemuda ya, yang baik agamanya akhlaknya, udah nikahkan dia dengan putri kalian karena itu akan apa? akan menjadikan kalian bahagia ya. kalau tidak nanti akan terjadi kerusakan demikian juga kaum laki-laki dianjurkan untuk mencari wanita-wanita pendamping hidup yang soleham Rasulullah bersabda, tungkahul mar atul li arba li maliha wal jamaliha wali hasabiha wal dinha, Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, ada orang yang nikah karena harta. Wah, ini wanita karir gitu ya. Gajinya gede ini, enak ini. Atau warisannya banyak nanti ini. Nah. Jamali, ada yang menikah karena cantiknya, terpesona oleh kesantikannya. Ada yang menikah karena ya, nasabnya. Ada yang menikah karena agamanya. Nabi menyarankan carilah menikah itu karena agamanya, karena itu yang bikin bahagia. Karena kalau harta, cantik, tampan itu sementara, Pak. Sampaian dulu pas pas masih muda, mungkin ganteng. Lah sekarang sudah 60 70 Ah, huh? kan gitu. Gak ada yang kekal untuk dunia ini. Yang kekal itu adalah agama, akhlak yang mulia. Ini yang awet. Makanya uh, tidak berlebihan Insya Allah Taala, ya jika dia mendambakan itu. Bahkan itu adalah suatu harapan yang sangat bagus, ya mudah-mudahan kita doakan kepada uh, saudari penanya yang tadi menanyakan demikian. Yang saya bisa memahami itu adalah sebagai curhat juga ya mudah-mudahan ada di antara antum sekalian atau pendengar radio ya yang baik agamanya, baik akhlaknya bisa menembusi akhwat tersebut ya amin ya rabbal alamin ya terserah antum insyaallah untuk kan untuk si penanya mudah-mudahan dapat ini dari dapat apa? <laughs> supaya dapat Supaya dapat. Dapat ya. Amin ya Dari jamaah Masjid, uh, Masjid Al-Bahri. Ustaz ingin menanyakan salat Isya dalam madzhab Imam Syafi'i itu sampai jam berapa? Uh, mayoritas ulama di antaranya madzhab Syafi'i rahimahullah ta'ala bahwa sholat isya itu sampai pertengahan malam, akhir sholat isya itu pertengahan malam, ya pertengahan malam, pertengahan malam itu untuk menghitungnya Dilihat dari maghrib sama uh, subuh, kemudian diparuh jadi dua, misalkan sekarang Maghrib jam berapa? Setengah enam. misalkan. Subuh jam? Setengah empat. Setengah empat di sini. Setengah empat. Lah itu antara setengah enam sama setengah empat diparuh jadi 2 Berapa itu? Jam berapa? Nah, setengah dua belas. Setengah dua itu berarti sudah pertengahan malam itu akhir waktu solat isya, ya, waktu solat isya, dan itu pendapat yang lebih kuat. Ya, ada pendapat yang kedua dalam masalah ini bahwa waktu solat isya itu adalah sampai fajar, sampai subuh, ya, sampai subuh. Tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih kuat karena ada hadisnya yang sahih dalam masalah ini bahwa akhir waktu solat isya adalah ya, sampai pertengahan malam. Wawahu alam Mudah-mudahan jawaban tersebut uh, Menjadikan Satu tambahan hidaya Untuk si penanya Satu pertanyaan lagi uh, Kapan Kapankah Akal seseorang itu Bisa bermanfaat Untuk agama dan sunnah Padahal Akal itu uh, Sedikit sekali Yang akan menjadikan agamanya itu baik Kapankah akal itu bisa bermanfaat untuk agama dan sunnah? Padahal akal itu tidak banyak manfaat untuk agama. Kalimat yang terakhir membingungkan. Ini kayaknya pertanyaan Ali bin ini. Padahal agak, akdal, akal itu tidak banyak manfaat untuk agama. Akal bermanfaat. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita untuk menggunakan akal. Afa'lah tak kilun, ya kan? Afa'lah tak Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Bahkan akal itu menjadi barometer timbangan orang itu mendapatkan taklif beban ibadah atau tidak. Jadi kita wajib sholat kapan? Kalau ada akalnya. Kalau nggak berakal, rufi al kolam, ya diangkat. Orang gila itu nggak wajib sholat ya Bahkan kalau sholat pun gak sah sholatnya ya, Gak sah hajinya Gak sah puasanya Kenapa? Karena gak berakal Rufi al an Salasa Islam sangat menghormati akal Islam sangat memuliakan akal Makanya Islam melarang Minuman-minuman yang merusak akal Kullu muskirin homrun Wa kullu homrin haram Setiap yang merusak akal itu namanya homer dan setiap homer hukumnya adalah haram karena homer itu merusak akal kita nggak boleh merusak akal kita ya jadi Islam sangat menekankan kepada kita menghormati dan memuliakan akal cuma tidak boleh berlebih-lebihan dalam artian kita menggunakan akal kita itu untuk memahami Alquran dan hadis bukan menghakimi beda kan? Kalau memahami, memahami Al-Quran dan Hadis. Kalau menghakimi, melawan. Nah ini yang enggak boleh, karena itu berlebih-lebihan. Karena secerdas apapun akal kita, itu adalah, ya, tidak bisa mengalahkan kecerdasan Al-Quran dan Sunnah. Aantum Allahu amila. Apakah kalian lebih cerdas daripada Allah? Dan Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, wa ma'uti tu min al ilmi illa kliila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ilmu kita ini sedikit. Enggak bisa kemudian melawan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Wa huwa ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kalian tidak tahu. Makanya kata Allah dalam surat An-Nisa, "Wa asaa an takrahu shay'an wa huwa lakum. Wa asaa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun." Kadang mungkin kalian mencintai sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Ya. Yeah. Ini karena akal kita apa? Terbatas. Sebuah contoh. Pernah ada orang ketinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat. Dia datang ke bandara, dia nunggu di sana saking enaknya AC ruang tunggu bandara ketiduran dipanggil ya, tetap aja dalam alam tidurnya bangun-bangun gak taunya sudah terbang pesawatnya ngomel-ngomel memarahi petugasnya dan sebagainya karena menurut dia itu adalah musibah bagi dia padahal dia tidak tahu justru itu adalah baik baginya kenapa? karena setelah beberapa waktu ada pengumuman bahwa pesawatnya tersebut kecelakaan. Jadi, kadang menurut akal kita, wah ini jelek ini buat kita ini. Padahal menurut Allah itu baik. Ya. Jadi, akal manusia terbatas. Jangan sampai mengalahkan, menghakimi ya kecerdasan Allah Subhanahu wa taala. Secerdas apapun kita tidak bisa mengalahkan ya kecerdasan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, disebutkan, dialog penting, saya tutup dengannya. Pernah disebutkan ada dialog antara akal dan ilmu. Ilmu dan akal pernah berdebat. Siapakah yang lebih hebat diantara keduanya? Ilmul alimi wa aqlul akilih talafah. Mandaladi ahrozamin humas sharova ilmu dan akal pernah berdebat siapakah yang lebih unggul di antara keduanya apakah ilmu ataukah akal fal qala anna ahrostu gaya saya yang lebih hebat daripada kamu way akal akal bantah lagi wal akhlu qala anna rohmanubi enggak saya yang lebih hebat karena dengan saya lah Ya, Al-Qur'an dan sunnah bisa dipahami. Coba kalau enggak punya akal. Kalau enggak punya saya. Emang kamu bisa memahami? Ya. Faqalal ilm bi aina Allahu fi Quranihi tasofa. Setelah itu ilmu mengatakan, "Ya udah, gini aja. Ngapa sebanyak omonglah. Dengan siapakah di antara kita Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dalam Al-Qur'an?" Ya'ni Allah dalam Al-Qur'an mensifati dirinya dengan ilmu atau dengan akal, Al-Alim ataukah dengan Al-Aqil? Nama Allah itu Al-Alim ataukah Al-Aqil yang berilmu ataukah yang berakal? Hah? Yang berilmu. Enggak ada nama Al-Aqil. Fa ayyakal aqlu anna al-ilma sayyiduhu. Fa qabbalal aqlu ra'sul ilmi wan sarafa. Maka akal pun mengakui bahwa ilmu lebih unggul darinya, lalu mencium kenim ilmu lalu pergi. Maksudnya bagaimana? Bahawa akal jika bertubrukan dengan ilmu bertubrukan dengan Al-Quran dan Sunnah dia harus tunduk, ya? Karena ilmu lebih lebih tinggi daripada dia. Dia hanya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, Jadi kita tidak berlebihan kepada akal Tapi juga tidak merendahkan kepada akal Oh ya, ada waktu 5 menit Untuk ini yang saya tadi Dipesenin ada Hadi ya Untuk pertanyaan, ya Dari panitia oh. Masya Allah ini Panitianya Masya Allah Banyak sekali Bukunya banyak sekali Hadiahnya Biar cepat Hadiahnya 12 ya Nanti bagi-bagi gitu ya Oh, segini-segini aja lah Nah Biar gak banyak-banyak pertanyaan Nah, ini nanti yang dapat hadiah bagi-bagi. Gitu ya? Tuh ini kebanyakan ini bagi, sebentar. Itu satu paket, besar. Eh? Satu paket. Satu paket ya? Oke, okay, satu paket 30. Udah gini aja berarti ya. Nih pas nih. Oh, ini terbelan ini. Baik. Pertanyaannya Sebutkan 5 prinsip Imam Syafi'i dalam peragama Wah itu Pak itu Ya Pak, ya, Pak? Harus bisa Harus menang Nomor 1 Satu, satu. Sunnah. Belas sunnah. Belas sunnah. Nah. Satu lagi. Eh persatuan dan melarang apa? Perpecahan ahsan. Kemari, Pak. Insyaallah dapat paket. Wes, ya, ya. biar ya, ya enggak lama-lama. Langsung bikin maktabah di rumah. Ustaz. <tuh. tuh>. Masih ada kesempatan satu lagi untuk sebagai wakilnya. itu akhwat. Gimana repotnya akhwat itu? Gimana jawabnya? Kertasnya jatuh gitu ya. Kayak umpacaran pacaran <tuh> mah. Hah? Ya. <tuh tuh> jatuh anjarnya nanti kan bisa dibagi untuk istrinya itu. Ya, iya, kan? Iya. Baik. Satu lagi. apa ya singgampang ya dimana allah mudeng gampang ya deh sebutkan koi dah koi sebutkan dalil tentang tauhid itu ada tiga yang menggabung tauhid menjadi tiga jadi satu ayat, tapi mengandung tiga tauhid. Nah, yang mana nih pak? Satu ayat deh ya, satu ayat tapi isinya tiga tauhid. Entuh? Entuh bukannya panitia ya? Heh? Panitia boleh nih? Boleh ya? Gak ada perbedaan. Ya udah, nggak apa-apa. Itu bukan satu ayat. Salah berarti. Yang satu ayat. ya. Bukan satu ayat. Eh, pojok sana. Surat Maryam. Ya, surat Maryam banyak. Ayatnya gimana? Ayo, dibacain. Lo cuma surat Maryam tuh banyak nanti cari. -nya. Ya, mana? Betul surat Mariam, tapi yang mana? Eh? Ya betul Mariam ayat 65, betul Bunyinya gimana? Nah. Sesuai dengan hadiahnya dong Hadiahnya tebel gini Masa pertanyaannya gampang ya Iya pak? Iya <SILENCIO> Ayo jadi <jangan> kita tahu <SILENCIO> Ya ayat pak boleh ngarang-ngarang Enggak -ngarang. boleh ngarang Ini ayat Al-Quran <SILENCIO> Sudah ya? Ganti berarti pertanyaannya Ini harus ganti Rabu samawati wal ardi Wama baynahuma Fa'buduhu Was-tobir li'ibadati Hal ta'lamu lahu Samia nah. Ganti Sebutkan Koidah-koidah Tentang hadis Yang ditanamkan oleh Imam Syafi'i Rahimahullah Koidah-koidah tadi sudah kita sampaikan Imam Syafi'i Untuk membela hadis beliau Membuat koidah-koidah Fadal Ya nah. Ya Hujah Baik dalam akidah ataupun fikir Nah Yang pertama Al-Quran dan hadis tidak ada perbedaan Dalam masalah hujah Yang kedua Hadis ahad itu bisa dijadikan sebagai hujah ya. Yang ketiga Kok ada lagi apa? Nah, Al-Qur'an tidak bertentangan dengan hadis. Betul. Yang keempat. Wes. Wes ya. Separuh satu <so> separuh. Hah? <klihat> eh, Tayib, enggak apa-apa. Padam. Al-Qur'an tidak mungkin bertentangan dengan akal. 6. Nah. Tayib. Wes bagi-bagi. Tais sudah wassalamu'alaikum Muhammad, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.